サマシアん、パトニー、サマシアンパトニー、ンパトニー、サマシアンパトンパトニー、サマンパサマアンパトニー、サマシパトニー、サマシアンパシアアンパトニー、マシアンパトニンパニー、サマシアンパトニンパンパトニー、サマシトニー、サマンパトニー、サマシアンパンパトニー、サニー、サマシアンパトシンパトニー、サマ Coba pada berani enggak kayak gitu Tapi masalahnya n g g a k bisa Disini udah ibaratnya、e, terstruktur banget Berjamaah gitu semuanya ya Jadi memang mesti dikat satu generasi Dan langsung dibikin peraturan itu baru bisa Hakim rata-rata bisa disokok Memang kok itu saya tahu souk, Tahu banget gitu Makasih y a Pak Sahat s i l a k a n Pak Iya selamat siang Saya tidak punya pengalaman Pak Cuma kalau melihat dari Hakim dan sekarang Ya mereka enak sih disuap Siapa enggak mau duit gitu Pak ya Cuma KPK kalau bisa mengusulkan ke Presiden Hakim-hakim yang menerima s u a p seperti itu Hukumannya mati, udah itu aja Mau tiga kali lipat sebelum p e m b i c a r a saya tadi Percuma Pak, kalau saya mengusulkan i Ya, seperti terputus, telpon dari Pak Sahat Selamat siang Pak Trijaya, silakan Selamat siang Pak Iya, silakan Pak Iya, ini, ini pengalaman Pak Sahat 私たちは、私たちの車を乗 m る車を乗せる車を乗せる車を乗せる車を乗せる車を乗せる車を乗せる車を乗せる車を 私はあなたの話を聞いています。<amat> パービ a ンパーサーマンスラムサイヤー。 Uh, hukuman yang sangat timpal aja deh gitu Karena kayaknya udah m e n y a k r u s a k a n moral bangsa ya Kalau menurut saya ya Soalnya bukan hanya hakim aja sih Kayaknya hampir di semua sektor Udah seperti kayak begitu semua Saya sendiri sebagai warga Indonesia itu Benar-benar sangat malu banget gitu、yeah. uh, Kayaknya memang p e n e g a k a n hukumnya itu Memang mesti benar-benar t e g a s ya Jadi siapa yang bersalah Ya udah harus gitu Gak ada ampun Mau anak siapa Mau pejabatnya apa Pokoknya gak ada ampun deh Harus gitu Kalau perlu anak sendiri juga kalau memang salah Itu memang harus benar-benar dihukum Seperti kayak kerajaan gitu deh Udah pokoknya n gak g ada ampun deh Udah begitu aja Ya terima kasih Pak Sarman Pak Fred selamat sore Selamat sore Bu s i l a k a n Kalau betul-betul HBY menghunus pedangnya Untuk mengatasi korupsi Baiknya beliau hujangkan itu ke jantung Pak Sarikudin atau ngebabat lehernya sekaligus ini u d a h keterlaluan satu kedua bagusnya juga ditemukan siapa yang membayar kemungkinan besar itu adalah gubernur g a b i eh gubernur, Dhabi. Gubernur, Dhabi. gubernur Bengkulu yang dibebas difonis bebas dan t i kasus sebelum gubernur ini yang dibebaskan juga oleh hakim ini jadi banyak dapatnya dia tuh terima kasih Bu Pak a r y o selamat sore ごめんなさい。 Kah Jadi saya ini waktu itu berada dalam、uh, rapat RT lah Jadi ada warga yang cerita bahwa dia harus menjual tanah ya, Dan mendapatkan uang 700 juta untuk nyobot Padahal kasusnya tetangga tahu bahwa anaknya dibunuh Mobilnya dirampok, sudah masuk koran Tapi untuk sudah ditangkap juga itu yang namanya perampoknya Anaknya meninggal karena dirampok, ya, saya juga hadir ke rumahnya.、Hmm. masih harus keluar tujuh ratus juta untuk menyogok hakim.、Gitu. Karena katanya yang, yang, yang s itu akunya ini ternyata bisa juga menyogok sampai lima ratus juta.、Hmm. Nah, jadi itulah betapa bobroknya sistem pengadilan di Indonesia. Selamat buat KPK. Terus bekerja supaya yang begini-begini ini. ya. hapus dari muka bumi Indonesia. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya beralih ke Pak Dodo selamat sore. Selamat、nah, sore y a Bu Silahkan Pak komentarnya. Wah ini kayaknya indo pos nggak、uh, tahu apa baru tahu. <laughs> itu udah bukan rahasia umum ya.、Uh, menurut saya nggak、uh, ada satu hakim pun ya. Itu rasanya mustahil kalau hakim itu tidak ada sesuatu g itu. バイクリマカティパドゥドバ、ジョントラトレーバー、コメントラー、パパンダリバーカス、フュクンダリア、アは、タンバイクラバイキヤ、パコニア、パウシャンフュン、ウジュニア、ウィッチ、マノサイア、ヘルマティ。バイクリマカティパドゥドバ、ジョントラトレーバ、ジョントラトレーバ、ジョントレーバ、ジョントレーバ、ジョントレーバ、ジョントレーバ、ジョントレーバ、ジョントレーバ、ジョントレーバ、ジョン Uh, komentar ya.、Oh, k、like、a l a u menurut saya itu harus disetakan r、uh, suatu sistem kontrol yang sangat baik ya. Jadi hakim-hakim itu harus diawasi, aset-aset mereka itu harus diawasi sebelum menjabat dan sesudah menjabat. Dia terus ada pembuktian terbalik, terus tes、uh, buat KPK ya. Karena ini sudah sangat sangat bobrok di negeri ini. Terima kasih. パフェリスラマトレイ。 Ya, Saya mau komentar dan pengalaman Kok Pengalaman saya Untuk ngurus surat serai Ini ngomong surat s r a i ya Bukannya suatu orang tanah Itu s i l a a n soal Apalagi itu gitu kan、mm -hmm. Surat s r a i aja p a k a i duit gitu loh、yeah. Apalagi hal yang lain-lain Terus komentar saya, ya itu b e n a r Saya tuju dengan b a t a s s e b e l u m i t u Ya itu m a udah dari dulu, dari z a m a n Jaman Tahun 70an, 60an tuh juga Sampai sekarang makin gila Mai, ya. Jadi Kesadaran kita terhadap bangsa kita yang korupsi itu kurang di Indonesia. Jadi kita harus menumbuhkan rasa korupsi bangsa kita sendiri yang menjurus kepada negara Filipina nanti akhirnya. i t u a j a m a kasih. Baik, petingan Pak t o p i k Selamat sore Pak t o p i k Ini mau bagi pengalaman bu. Silakan. Saya pernah hilang mobil, lapor、mm -hmm. polisi, mobilnya kedapatan, Ma, perampoknya eh m a l i n g n y a kedapatan juga. Itu mau k e l u a r d i mobil duit. Mobil tak keluar bu, kan sidang pengadilan. Mobil diambil lagi, mau k e l u a r d i mobil duit lagi bu.、Uh -huh. Nah, satu mobil itu mereka minta d u h lima belas persen sampai dua puluh persen bu dari harga mobil, dia minta d u i t n y a Mm-hmm. Baru mobil bisa keluar bu. Oke.、Okay. Hmm.